Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala siyidina Muhammadin Shikul ilahdatin abadah Adajani amillahi Wa ifdolih Allahumma akrimna Binuril fahmi Wa akhrijna Aminul Maatil Wahmi, Maktah Lenna, Abu Abu Rahmati, Wan Shura Lenna, Hikmati, Ya Rhaman Rahuim. Allahumma Inna Nesaluka, Rahman Nabiin, Wahidul Mursalina, Walhamal Malaikat Mubarrabina. Allahumma Kni Nabil Ilmi, Wazeen tajmalna bil afiyah ya rahmaan Rahimin rabbana atina min ladunka rahmah Walimna 'allimna min ladunka ilman subhanaka La ilma lana illa ma innaka antar 'alimul hakim sallallahu 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassolatu wassalamu 'ala asyrafil Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ghair ma'rifah wa fi dawani wa nafa'i nabiyyi amin. Alaqi zatul mujammalah. Keyakinan kita secara global setelah itu kita akan masuk ke dalam bab tersebut. Ini adalah kesimpulan daripada rukun iman, kesimpulan daripada ilmu tauhid yang harus kita ketahui. Wa Setelah ini semua, fa inna walhamdulillah Maka sesungguhnya kami dan segala puji bagi Allah, Gaudra dina billahi rabbah, kami telah ridha dengan Allah sebagai Tuhan kami. Wabil Islami dina dan dengan agama Islam sebagai agama kami. Wabil Muhammadin s.a.w. nabiya wa rasulah. Dan bahasanya, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Wabil Qur'ani imamah Dan bahwasanya dengan Al-Quran kami jadikan sebagai penuntun kami. Wabil Ka'bati Qiblata Dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kami. Wabil mu'minina ikhwanah dan terhadap kaum mukminin kami anggap mereka adalah saudara kami Watabarrauna minkul dinin yukhalifu dinal Islam dan kami melepaskan diri dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam Wa amanna bikulli kitabin anzalahullah dan kami beriman dengan seluruh kitab dan semua kitab yang Allah turunkan, wabikul rosalin asallahu dan dengan setiap rasul yang Allah utus, wabimala ikatillah dan dengan para malaikat Allah kami beriman juga, wabilga dari yahayrihi washarrih dan kami juga beriman terhadap godar atau takdir baik maupun buruknya semuanya dari Allah. Wabil yaumil dan dengan hari akhir atau hari kiamat, hari pembalasan, kami juga beriman itu semua akan terjadi. Wa bikulli ma ja'abi Muhammadur Rasulullah anillah. Dan kami yakin bahwasanya semua yang dibawa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber daripada Allah ala zalika nahiya terhadap yang demikian itu yang kami sebutkan dari awal sampai akhir tadi kami hidup walihi nub dan kepada itu pula kami akan mati walihi nub asyuk insha Allah dan kepadanya kami berharap dipangkitkan. InsyaAllah minal amin termasuk orang yang aman. Al-lazina la khaufun alihim walahum yahzanun. Yang mana mereka itu tidak ada rasa takut sama sekali. Dan tidak ada rasa sedih. Bifadlikallahumma yarabbal alamin. Yang kesemuanya itu tentunya dengan karunia darimu. Wahidzat. Tuhan alam semesta. <tuh> Ini adalah akidah mujamalah. Yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Al Abdul Haddad. Yang setiap orang harusnya menghafal. Akidah mujamalah tersebut dan inilah sekelumit kata-kata ibarat yang sedikit tapi menyeluruh seluruh tauhid di situ. Menyeluruh seluruh keyakinan yang wajib kita ketahui di situ Dan para salafun as Dari kalangan habaib Yang datang dari hadramut Mereka itu mewajibkan kepada anak-anaknya untuk membaca Dan ini biasanya dibaca di berit Setelah roti haddad dibaca Itu akidah mujumalah Kenapa? Karena inilah Mencakup pertanyaan pertanyaan karena kirna titik. Kuburan. Dan inilah yang menjadi landasan kehidupan. Dan jikalau kita benar-benar melaksanakan. Dan menerapkan di dalam akidah kita. Keyakinan kita. Maka niscaya ya kita akan mendapatkan kehidupan. Yang tentram, aman, sentosa, bahagia itu yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya jadikan wilitan supaya mereka selalu ingat. Tatkala mereka selalu ingat, maka ketika meninggal pun dalam keadaan berlandasan kepada ibarat ini. Ketika dikubur nanti ditanya oleh malaikat, dia jawab seperti yang dia hafal ketika di dunia. Nah, itulah faedah daripada akidah mujamalah ini. Jadi itu akidah Daripada Tauhid Ahlu Sunnah Wal Jamaah ala Madhab al Ashariyah dan juga al Maturidiyah itulah Madhab kita dalam Tauhid. Memang para Salafun Salih dari kalangan Habib kita hampir dikatakan tidak ada satu pun diantara mereka yang mengarang kitab Tauhid dan mereka tidak suka menyelami dan mendalami ilmu Tauhid berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya masih ada karangan dalam kitab-kitab fikih seperti karangan Habib Alwi Al Jufri kemudian Tarsihul Mustafidin itu karangan Habib eh, Abdurrahman Mashur bukitul Mustarsidin masih mereka itu menulis kitab tentang Faraid, tentang fikih yang murni fikih itu mereka menulisnya. Tapi kalau tauhid tidak. Tapi mereka hanya menulisnya secara sekelumit atau secara global. Tidak mendetail. Kenapa demikian? Karena tauhid ini kalau disalah artikan. Atau dibawa oleh orang yang bukan ahlinya. Maka nantinya akan membawa orang tersebut kepada zindikoh. Jadi orang zindi. Akhirnya terbawa menjadi orang yang berakidah dengan akidah hakikat. Sekarang kan banyak kan? Akidahnya hakikat. Aliran sesat itu. Sehingga mereka beranggapan sholat itu yang penting kan. Akimus sholat dari dekiri. Tidaknya kalian tersanakan sholat. Untuk supaya kalian mengingat. Aku. Kalau sumpah di waktu. Sholat lima waktu kita ingat Piling kepada Allah ya sudah cukup Piling aja nggak usah sholat nggak usah wudu nggak usah mandi nggak usah yang lain lainnya nah, itu kemudian mereka beranggapan bahwasanya yang namanya pernikahan itu kan sama mau sama, sama mau kalau sudah mau sama mau ya berarti nikah itu hartanya kaum muslimin itu milik bersama dan lain sebagainya nah, ini akhirnya menjurus kepada aliran sesat, kenapa tidak dikuatkan tawhidnya nah, tapi tauhid itu tidak perlu dikuatkan sampai sedemikian rupa tapi ambil pokok-pokoknya saja, terutama yang berkaitan dengan takdir dengan gotok itu jangan sampai mendalam berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang penting secara global kita harus meyakini dan sebagainya, tanpa sampai mendetailkannya jadi seperti yang tadi kita baca bersama-sama, itu merupakan sebuah akidah keyakinan kita dalam madhab Ahli Sunnah ul-Jamaah. Jadi cukup kita beri keyakinan dalam ilmu ta'id kita seperti yang disebutkan tadi. Wakat nantama Sheikh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i dan adalah Sheikh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i telah menadamkan akidah mujimalah tadi, etiket ahlussunnah di hadih abayat di bait ini Ala Rabbuna an kaifa au ayna au mata Maha suci Allah Maha tinggi Allah untuk dikatakan di mana keberadaannya atau bagaimanakah keberadaannya atau kapan Allah itu ada Maha suci Allah dari itu semuanya Kalau ditanya Allah di mana Allah di mana saja Sedangkan kalau disebutkan kursinya Allah itu untuk apa? Kursi Allah itu adalah tempat kemuliaannya. Ka'bah, masjid itu kan rumahnya Allah. Kalau kita mau datang kepada Allah, datang ke masjid. Allah itu berada di mana-mana. Bahkan Allah berada lebih dekat kepada kita daripada hablul warid. Nah, jadi, kita yang penting yakin. Bahkan Allah berada di mana-mana tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan caranya bagaimana, tidak. Itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah kita yakini, meyakini itu secara global saja tanpa mendetail Enggak, enggak perlu kita harus yakin Allah itu rumahnya di mana? Tempatnya di mana? Duduknya di mana? Kalau kita kalau turun ke bumi gimana caranya dan sebagainya, enggak usah. Yang penting kita yakin semacam itu. Nah, kalau dikupas satu-satu, ah bisa jadi orang itu terbawa kepada sindik, halnya timbul keraguan dalam akidahnya, timbul eh, keraguan di dalam keimanannya dan sebagainya yang membawanya kepada sindik, tauzuba. Wan kulima fi bali na yuta sabwaru dan juga segala hal yang terpikirkan dalam pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Kita harus yakini itu, Allah tidak seperti itu. Nah, cukup itu saja yang kita. Yang kita harus yakini. وَنَقْسِنْ Allah Ta'ala Maha Suci daripada kekurangan. Tidak ada kekurangannya. Sempurna semuanya. وَشِبْهِنْ Ada serupanya. Tidak ada serupanya Allah. أو شَرِيْكِنْ Atau sekutunya. Tidak ada sekutunya Allah. وَوَلِدِنْ Tidak punya ayah. Tidak ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kalau ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, itu kan menghenakan Tuhan itu namanya. Lagi enggak disebutkan antara antara agama Nasrani itu dengan akal itu sama sekali tidak nyambung. Tidak laras. Tidak sinkron. Tidak sinergi. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan posnya سيدنا Isa itu adalah Tuhan anak Bagaimana Tuhan keluar dari kemaluan, gitu. jadi kan sangat-sangat tidak elok masa Tuhan harus keluar dari kemaluan sih, walaupun kemaluannya Tuhan juga. Gitu. Nah, kemudian Seina Isa sebagai Tuhan yang disebutkan dengan siapa Yesus, ya dia itu rela sampai menjadikan dirinya sebagai tumbal disiksa supaya umatnya itu nanti tidak disiksa, ngapain orangnya dia tentukan disiksa atau gak disiksa Kok oh, sampai dia itu mau mengorbankan dirinya, untuk siapa, kepada siapa mengorbankan dirinya ya cukup saja, sudah semua yang percaya kepada aku, semua yang jadi hambaku, aku ampuni, selesai Enggak harus dia itu merendahkan dirinya dengan menjadikan dirinya sebagai tumbal Sangat tidak masuk akal. Dan. Kamu lihat. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau seumpama. Tuhan itu ada dua. Atau tiga atau lebih. Nanti kan. Masing-masing daripada Tuhan itu kan. Keinginannya berbeda-beda. Seperti antara orang tua dan anak. Tidak selalu sinkron. Kadang-kadang timbul clash Kalau seumpama Allah Ta'ala ingin menciptakan langit. Sedangkan. Tuhan ibunya nggak mau, akhirnya jadi separuh gimana? Akan beratakan akhirnya, atau kamu sudah diciptakan bentuk sebagai manusia oleh Tuhan bapa misalnya, akhirnya Tuhan ibunya mengatakan jangan, Tuhan anaknya mengatakan nggak apa-apa tapi sebagai cewek jangan sebagai cowok. Akhirnya keluarnya banci setengah lagi. karena repot jadinya. Gak mungkin lah. Jadi sangat-sangat tidak sinkron. Tapi ya begitu. Kalau hidayat itu tidak akan kemana-mana. Walaupun kita berbicara semacam ini. Apalagi pada agama-agama yang lainnya. Patung disembah. Api disembah. Bahkan ada sebuah sekte. Aliran-aliran tertentu itu menyembah kemaluannya perempuan Jadi Kemaluan perempuan itu dijadikan Tuhan Apa indahnya Apa nikmatnya Sampai dijadikan Tuhan Mengenak Nah itu semua itu kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik Tapi mereka mendapatkan khuslahan Kebalikannya taufik Dan kita Sebagai seseorang Daripada hamba Allah Kita harus meyakini bahwasannya Taufik dan hidayah itu datangnya dari Allah Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala Karena kita Alhamdulillah bukan seperti mereka Bedanya apa kita sama mereka Tidak bedanya Makan sama makan, minum sama minum Kita juga pergi ke kamar mandi Mereka juga sama Kita butuh tidur Mereka juga seperti itu Tapi apa yang bedakan Kok kita melihat mereka itu menertawakan di kemarin ini kejadian sesuatu kejadian yang sangat sangat fenomena. Di mana di Inggris itu ada sebuah masjid yang dilarang untuk beraktivitas. Putus listriknya Enggak boleh dilaksanakan sholat di situ. Tutup sama sekali. Di kunci pintunya semuanya enggak ada enggak ada aktivitas sama sekali. Tapi subhanallah setiap datang Waktu sholat imam itu selalu terkemandangkan adhan. Dengan suara yang sangat keras. Tidak ketahuan dari mana itu asalnya. Sehingga mereka semua berkerumun di sekitar masjid. Dijaga oleh polisi. Datang para wartawan. Semuanya ada di di Youtube itu disebutkan. Datang para wartawan semuanya. Dan polisi semua menjaga. Supaya jangan ada yang masuk. Jangan ada yang ditrivi. Mereka akan datang. Orang-orang intel, orang-orang hebat. Bisa ketahuan suara dari mana sebagainya. Subhanallah. Begitu datang waktunya azan. Mereka sebelumnya sudah menyiapkan semuanya. shooting, suara dan sebagainya. Begitu sudah masuk waktunya sholat. Langsung azan. Tanpa bisa dihentikan. Jadi. Yang semacam ini ditampakkan kepada orang-orang. Di zaman sekarang ini pun masih tidak membuka mata mereka. Ketika astronot itu pertama kali datang ke bulan. Yang mereka dengar apa? Ada. Itu semua tidak membuka. Berapa banyak sudah? Kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang Allah tampakkan. Untuk manusia di zaman akhir ini. Yang penuh dengan teknologi dan sebagainya. Tapi kenapa mereka masih tetap aja seperti itu? Jawabannya tidak ada lain kecuali karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Kalau mereka mendapatkan hidayah gampang saja. Berarti saat mendapatkan satu kitab hadiah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadar abahnya siapa? Sakineh. Nah, Di situ diceritakan ada seorang pendeta. Pendeta itu sudah memasukkan kalau muslimin ke agama Rasulani itu ribuan. Hanya dengan kasih dus indomie. Kasih makanan, kasih uang dan sebagainya. Langsung mereka pindah kepada agama. Sampai suatu waktu. Ketika ada di antara mereka yang sudah dikrestenkan. Rumahnya itu semuanya dikosongkan dari segala hal yang menjadi simbol-simbol Islam. Sehingga. Ada satu. Figurah. Yang bertuliskan La ilaha illallah muhammadun Rasulullah Mereka diturunkan Kesulitan diturunkannya Sampai jatuh Nah kemudian Ditanya sama pendeta Itu itu artinya apa? Maka dia oleh si Pemilik rumah yang sudah itu, Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Cuma di ucapkan seperti itu oleh orang kafir. Sekarang sudah murtad. Kemudian telinganya itu selalu teriang-iang terus. Dengan kalimat, la ilah illallah, la ilah Terus. Mau tidur, ingat itu. Bangun tidur, ingat itu. Bicara, ingat itu. Terus. Sampai dia itu mengasingkan diri. Akhirnya, timbullah di dalam hatinya untuk mempelajari Islam. Dipelajari, pelajari, pelajari. Sampai tidak berlalu. Waktu tiga bulan, kecuali dia masuk Islam Gampang, dapat hidayat Gampang, hanya dengan itu Ada satu orang lagi Pekerjaannya penatu Tau penatu Tukang pembersih Baju Laundry itu loh nah, Yang berada di Inggris Dia masuk Islam gara-gara apa Gara-gara celana dalam Celana dalam bukan celana dalamnya laki-laki lagi, tapi, tapi perempuan. Apa yang terjadi? Dia mencucikan dengan upah tentunya celana dalam daripada para mahasiswi mahasiswi. Herannya, kalau celana dalamnya mahasiswi yang Kristen itu baunya luar biasa. Tapi kalau celana dalamnya mahasiswi yang kaum muslimin muslimat itu, itu enggak enggak bau seperti mereka Akhirnya apa? hanya diteliti, tanya kenapa kamu itu begini-begini, kasih tahu kita ini wajib Istinja, enggak cukup dengan tisu, enggak cukup kalau ada air, enggak boleh walaupun ceritakan begitu hanya dipikir-pikir subhanallah, gara-gara itu saja calon dalam masuk Islam ini belum mencuci jalan dalamnya anak dari luar. Hmm. Kalau tahu, bisa jadi lebih kuat Islamnya kali ini. Hmm. Nah, ini kan luar biasa. Kalau mau ngasih hidayat, gampang aja. Mau ngasih hidayat. Lihat kita kepada Imam Zamah Syari. Imam Zamah Syari itu adalah seorang yang berakidah dengan akidah muhtazilah. Yang mewajibkan kepada Allah Melaksanakan yang terbaik bagi hambanya Yang mewajibkan kepada Allah Untuk melaksanakan menuruti apa yang terbaik bagi hambanya nah, itu. Jadi segala sesuatu terjadi Menurut keinginan kita, bukan keinginan Allah Itu Muqtazila nah, Sehingga Tapi Muzama Sari ini adalah seorang imam yang sangat tampan Seorang pemuda, kaya, tampan lagi Ketika datang ke Makkah untuk melaksanakan haji maka dia itu e, terkait hatinya dengan seorang wanita yang cantik putri daripada seorang gudi di Makkah. Akhirnya dia meminangnya. Ketika meminangnya dia bertanya kepada ayahnya tanya kepada anaknya nak kamu di minta oleh Zamsari tapi saya ingat dia itu seorang yang mau tazili mau tazillah fasidah. Kata anaknya yang cerdas itu, ya terima saja. Loh, gimana mau terima? Nanti kamu rusak idahnya. Kalau tidak, aku mempunyai cara yang jitu untuk menjadikan dia itu. taubat. Terima saja. Gitu. Akhirnya karena kesigapan dan kesiapan si anak itu, diterimanya. Anaknya memang cerdas. Akhirnya, bah, sudah dilaksanakan perkawinan. Tiga malam MP itu, ditanya sama istrinya, ketika didekati oleh si Imam Zamasari, ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, sesuatu yang paling tunggu-tunggu oleh seorang yang melangsungkan pengantin itu itu apa? Nah, tidur kan bersama kan, kalau begitu kita malam ini melaksanakannya 70 kali. apa katanya Imam Zawasari? Oh nggak mungkin kita nggak bakalan bisa seperti itu kan semua ada batasnya. 70 kali kemarin apa katanya dia? Nggak harus bisa kan kamu yakin yakinan begitu sesuatu yang diinginkan oleh hamba pasti akan terlaksana bukan seperti yang diinginkan oleh Allah oleh Allah baru dia sadar baru dia mendapatkan tausiyah Allah Taala kalau begitu aku bertobat kata ananya tidak Aku tidak percaya kamu bertobat. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh dan ingin meraih cintaku, bertobatlah di haram Mekah di depan semua orang. Akhirnya, dia mengumumkan taubatnya dan bahasanya dia kembali daripada Muttazila dan kembali kepada La Asyariyah di depan semua orang dan penyikutnya semuanya ribuan orang itu kemudian kembali kepada La Asyariyah berkat seorang wanita. Wanita yang bagaimana? Wanita yang cerdas. Bukan hanya cantik tapi cerdas. Nah itu int cerdas membawa kebaikan bagi suami. Bukan perempuan yang bah. Nah, jadi tandanya ada, tandanya ada. Kamu itu cerdas atau enggak? Ada tandanya ada. Caranya gimana lihat? Tempat tidur kamu itu. Kalau tempat tidur kamu itu berantakan sekarangnya, sekarang ini pulang nih ke kamarnya. Yang berantakan berarti kurang cerdas. Tapi kalau rapi. Itu cerdas. karena orang cerdas itu paling gak suka dengan kotor, berantakan. Itu gak suka. Itu tandanya orang cerdas. Makanya disebutkan dalam kitab kuning. Hendaknya kita kawin dengan seorang wanita yang cer. Tandanya, kalau dia itu berada di rumah, maka rumahnya itu bersih. Halamannya bersih. Kalau di pondok, ya tempatnya. Lemarinya coba lihat. Asal-asalan masuk. Baju. Nah, itu gak cerdas Nah, jadi lihat, kamu bisa mengukur diri kamu. Setelah ini hmm. masuk kamar masing-masing lihat, yang rapi cerdas, yang nggak rapi juga berarti cerdas. Nah, jadi cerdas itu nggak bisa dicanangkan. Ah, biar dikatakan cerdas karena siapin dulu. Ah, nggak bisa. Sekarang kan nggak siap. Nah, lihat sendiri sudah di kamarmu. Yang bersih rapi silahkan ambil dia sebagai ipar. Nah. Nah, kalau nggak bersih berarti tidak berharga. Kemudian diterjemahkan aja. Wa wul wa zujatin Allah tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai istri. Wallahu akbar dialah Allah yang Maha Besar. Kudimu kalamin kalamnya kudim sama seperti sifatnya. Inalah harfakain di mana kalamnya Allah tidak ada hurufnya bukan dengan bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Idrani. Bukan dalam bahasa Indonesia. lagi bahasa Madura. Mem. Tapi. Bahasanya Allah. Kita tidak bisa mengetahuinya. Tidak ada dalam pikiran kita. Lalu Al-Quran apa? Al-Quran itu adalah hikayah kalam Allah. Jadi. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tapi itu hikayah daripada kalam Allah. Wala aradun enggak mau punya sifat enggak pernah sakit enggak pernah enggak apa eh, sebit dan sebagainya tidak hasyah mungkin itu terjadi wajismun wajauharun jismnya itu bagaimana itu bukan berkaitan dengan sifatnya Allah muridon dia berkehendak hayyun selalu hidup alimun dia maha mengetahui mutakallimun dia juga berdiskusi, tapi kalamnya bukan hadis tapi kalam kalamnya godim godirun ala masya'ah berkuasa untuk apapun yang dikehendakinya sami'un maha mendengar, mupsirun maha melihat bisam'in wa ilmin dengan pendengaran dan pengetahuan makhayatin wa kudrati da, da, da, dan apa, beriringan dengan sifatnya yang hidup dan berkuasa kadalika baki ha'ilal kulli masdaruh itu pula sisa daripada sifat-sifat Allah ilal kullim asdaru kepada segala sesuatu menjadi sebuah landasan. Walisaleh wajibon tidak ada kewajipan atasnya. Balikka buhukan tapi yang dilaksanakan yang mendapatkan siksaannya itu kerana semata-mata dengan keadilannya. Wanfadri nusibu yaufiru sedangkan yang diberikan pahala maka semata-mata karena kurunianya. Bimoh kami syar'in duna aklin dengan landasan kebijakan syar'i bukan dengan akal. Wa katkodoh bi hayrin wa syar'in dan dia telah menentukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. jamii mukaddaruh kepada semuanya sudah ditakdirkan. Wa ru'yatu hak melihat Allah benar dan semoga kita melihatnya nanti. Kadhalika syafa'atun Syafaat Nabi, syafaat para ulama, syafaat para syuhada, ada. Kita yakin itu. Wahaudun, telaganya Nabi. Kita yakin itu. Wata'zibun, ada azab. Ada azab kubur, ada azab neraka. Kita yakin itu. Wakobrun, kita meyakini. Azab kubur. Wamungkarun, pertanyaan mungkarnakiram kubur. Kita juga yakin. Wabaksun, wamizanun. Ada hari kebangkitan. Ada mizan. Wanarun, wajannatun. Ada api neraka ada surga waqad khuliqa kaduanya itu telah diciptakan tsummas siratu wayazduru kemudian kita meyakini juga adanya sirat yang apa yang terpampang adimu karomatin alil auliya begitu pula akan tampak karamat-karamat daripada para wali kita harus yakin karomah itu ada ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam hadis Nabi disebutkan qad mahasyarun al-ali zakiul mutahharu yang telah ditetapkan oleh Syariat yang sangat bersih, yang sangat suci. Cara uh, syariat Nabi itu yang telah uh, menghapuskan semua syariat-syariat. kullul mursalina semua sul. Wa Ahmad dan aku bersyukur. Uh, dan Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Khiarul warah. Pilihan diantara pilihan dari manusia. Al-Mawlah, pilihannya Allah. Al-Syafi'u yang memberikan syafaat. Al-Musadaru yang dikedepankan wa khairul quruni dan sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik masa yang pernah ada wa khairuhum dan sebaik-baik manusia ala wa fi ma qad dengan kecocokan daripada apa yang telah datang daripada nas-nas yang dulu maupun yang akan datang nujumun huda mereka itu adalah bintang-bintang petunjuk kullun udulun semuanya adil ulun nada mereka itu adalah orang yang mempunyai pikiran yang jernih Fa dailuhum masyhuratun laysatun karu keutamaan mereka sangatlah terkenal dan tidak dapat dipungkiri wa paling abdulnya sahabat nabi siddiquhum itu bakar siddiq sahibul ula yang mendapatkan kemuliaan yang tinggi wa rabiuhum fil fadli sedangkan yang keempat di dalam keutamaannya yang mempunyai keutamaan siapa dia haidar husain ali bin nabi ta'ala itu paling abdulnya sahabat nomor 4 kita meyakini itu Wa tahlidun illa likafirin sedangkan yang abadi di neraka tidak diperuntukkan kecuali bagi orang yang kafir tidak ada sedikit pun derajat keimanan di dalam hatinya Wa man ammaha la sedangkan kiblat kita adalah yang salat kepadanya dia tidak akan kafir apa itu kiblatnya enggak jadi kita minta kepada Allah taala semoga kita mempunyai keyakinan semacam itu Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayah berkelanjutan, berkesinambungan terus menerus sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kita tidak meninggalkan dunia yang fana ini yang penuh dengan cobaan dan kesusahan ini dan ujian ini kecuali dalam keadaan kita sudah memiliki bekal yang cukup bekal yang sangat cukup bahkan untuk bertemu dengan Allah SWT dan semoga kita semuanya termasuk yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan syuhada, sehingga nanti tidak ada hisapnya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan berhak untuk memberikan shafat sebanyak banyaknya kepada seluruh kaum muslimin. Al-hazinia, wali kulniatin salihawalama nawa salawatul fatihah. Ya Rabbana taraftna.